Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang saya hormati, Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang saya hormati, Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang saya hormati, saya akan mencoba mengetengahkan Beberapa cuplikan penafsiran Dari A'udzubillahiminasyaitonirrojim Dan selanjutnya ayat pertama dari Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Para pendengar RRI yang kami muliakan Ketika kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini maknanya adalah aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk nah ini termasuk adalah bagian dari cara yang diajarkan Allah kepada manusia untuk berlindung dari kejahatan setan yang menarik di sini ini Allah yang mengajarkan Sebagaimana pada sebuah ayat disebutkan, Fazza Qur'an, Fastaiz Billahi mina Shaitonir rojim. Bila kamu baca Al Quran, maka berlindunglah kepada dari dari godaan syaitan yang terkutuk. Demikian juga pada Surah Ali Imron ketika ibunda Maryam melahirkan uh, Maryam dia juga berdoa wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasy syaithanir rajim saya memohon perlindungan terhadap anak saya ini dan juga keturunan-keturunannya nanti dari godaan setan yang terkutuk jadi uh, sebenarnya kalimat ini adalah merupakan penangkal yang sangat luar biasa dahsyat ya, dari godaan setan jadi di sini ada ada manusia, ada Allah, ada syaitan Ini menarik sekali Jadi yang mengajarkan kaliman ini adalah Allah Yang mengucapkannya adalah manusia Di sana ada syaitan Jadi antara manusia dengan syaitan Ini terjadi pertentangan yang luar biasa Dan turun-temurun terus-menerus Maka dengan kaliman ini Manusia diproteks oleh Allah Dilindungi oleh Allah Dari berbagai godaan syaitan yang pada dasarnya adalah merupakan musuh yang sangat nyata. Pendengar yang saya muliakan, menarik untuk kita lihat bahwasanya pentingnya kita berlindung kepada Allah dari kejahatan yang dilakukan oleh setan. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala tahu betul di mana titik lemah manusia ini. Maka diajarkan kalimat ini dan juga Allah tahu betul di mana titik lemah setan. Sebab kalau manusia berhadapan dengan setan dari berbagai ayat yang yang telah kita analisa itu jelas kala manusia. Pertama, dalam surah Al-A'raf disebutkan innahu huwa wa qabiluhu, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haisul la Secara fisik kita tidak melihat mereka dan mereka melihat kita. Jadi kalau ada orang sedang bermusuhan satu tidak melihat dan yang satu melihat tentu yang tidak melihat ini ya akan kalah total begitu ya yang tidak dapat di, yang tidak dapat dilihat akan menang total. Nah jadi disinilah kita pentingnya beristiaz meminta tolong kepada Allah e, dari berbagai ke, kelemahan kita e, tentang godaan-godaan setan ini. Maka e, ketika dilanjutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Allah membuka e, kalimat memohon bantuan dengannya. Dengan menggunakan e, bismillahirrahmanirrahim. Minta agar Allah dengan kasih sayangnya, dengan rahman dan rahimnya. Agar tetap memberikan perlindungan yang secara terus menerus kepada kita. Maka fasilitas itu diberikan Allah ya misalnya. Lewat zikrullah yang daim yang selama lama dan terus-terusnya Yang kedua bisa lewat wudu Bisa lewat uh, ibadah solat harian Bisa lewat zikir siang dan zikir malam Dan kiraatul quran, membaca al-quran Dan ini semua adalah merupakan proteksi dari Allah Agar manusia terlepas dari godaan setan, Godaan iblis, godaan jin-jin yang jahat Dan kejahatan-kejahatan yang mereka timbulkan untuk menyulitkan dan menyusahkan hidup manusia uh, Ustadz Hanafi yeah. Ada orang yang mengatakan Ketika aku memulai pekerjaan Tidak dengan bismillah Toh aku berhasil juga Ketika aku memulai pekerjaan Dengan bismillah Ya berhasil juga jadi apa plus minus memulai pekerjaan dengan baca bismillah ini Pak Ustaz? Wah, luar biasa pertanyaan ini Ustaz Zainal. Ini menarik sekali ini. Tentunya dalam kehidupan kita ini realitas. Jadi dalam tafsir yang saya baca ini Muhammad Mutawalli Syarawi ini tentunya bagi orang yang memulai pekerjaan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka di sana pada saat dia bekerja, pada saat pekerjaan sedang terlangsung dan hasil kerjanya sangat-sangat diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Jadi kalau saya melihat ini ada dua contoh si A dan si B Yang sama-sama bekerja pada satu instansi Setiap pagi si A keluar dengan membaca bismillah, bekerja dengan bismillah Gajinya toh sama dengan si B yang tidak membaca bismillah Tapi gaji yang didapat oleh si A ini luar biasa berkah dan pekerjaan dengan bismillahnya itu Maka dia dianggap beribadah total kepada Allah Dan pahalanya lebih banyak daripada yang tidak memakai bismillah dalam setiap pekerjaannya ya, Ustaz saya ingin bertanya Tadi Ustaz ada menyinggung mengenai berkah Jadi apa yang dimaksud hmm, konkret berkah tersebut Berkah dalam artian yang sangat konkret adalah Pertama Allah membimbing pemanfaatan harta itu ada orang gajinya ratusan juta, puluhan juta, tapi tidak ada manfaat dari hartanya itu baik untuk keluarganya, malah atau menurut. malah, malah-malah kita sangat menyayangkan, menyesatkan dia. Artinya dia tidak dekat dengan Allah, dekat dengan setan, dekat dengan nilai-nilai keburukan. Jadi ini tidak berkah. Yang kedua, keberkahan itu didapat begitu harta itu dipakai oleh keluarganya, keluarganya menjadi orang taat. Nah ini luar biasa ini dengan uh, ucapan Bismillah ini sendiri. Ya. Uh, ada sedikit tambahan. Berkah itu konkretnya berasal dari kata barokah Yang kita temukan artinya birkah Birkah itu artinya telaga ya. Jadi harta yang berkah itu bagikan telaga Betul betul Airnya sedikit hmm. Tidak bertambah Diambil seribu orang pun Tidak juga berkurang Masya Allah. Begitulah harga yang berkah itu Bagaikan air di telaga Tumpah tidak Susut pun tidak Harta yang berkat adalah harta yang dikeluarkan oleh air telaga tadi Ya uh, saya ingin sedikit menambahkan tentang penjelasan Ustadz Hanapi tadi uh, bahwasanya gambaran lain dari uh, perbedaan antara orang yang membaca Bismillah dengan tidak membaca Bismillah itu Seperti dalam suatu instansi Ada si A ada si B mereka sama-sama bekerja tapi si A ini bekerja dengan penuh keta ketaatan, loyalitas yang tinggi, menghormati apa yang diperintahkan oleh si uh, manajernya. Sedangkan si B dia hanya bekerja sendiri, mengandalkan kemampuan sendiri, tidak ikut aturan. Nah, ketika mendapatkan gaji, sama-sama mendapatkan gaji. Akan tetapi, tentunya si A uh, diperhatikan lebih dari sang manajer ini. Kenapa? Karena dia ingat kepada sang manajer mengikuti peraturan dan e, perintah sang manajer Sehingga pada waktu pengangkatan bukan si B yang diangkat Yang bekerja dengan sendiri Mengandalkan kemampuan sendiri Tapi tentu si A karena dia sudah mengikuti peraturan-peraturan yang ada Iya e, Tertarik untuk kita kaitkan apa hubungan Bismillah dengan Auzubillah tadi Ternyata e, ketika kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan dan setelah itu di disuruh kita untuk membaca bismillah itu berarti bahwa ketika Allah telah mem telah memberikan benteng-benteng yang kokoh bagi kita dari godaan-godaan tadi maka di sana dia berikan rahmat untuk memperkokoh diri kita agar benteng tadi tidak dapat ditembus oleh setan. Nah, di sini ada juga eh, kita melihat terminologi setan, ada iblis, ada jin. Sebenarnya kalau kita mau menyelidiki lebih dalam antara ...kalimat-kalimat ini ada perbedaan yang juga... ...bisa kita angkat ke permukaan Pak Zainal InsyaAllah. Ya. Ya. Uzzara Nafi, uh, saya ingin bertanya sedikit di sini. A'udzubillahimina syaitanir rajim. Di sini Allah menyebutkan syaitanir rajim, syaitan yang dirajam. Ini syaitan ini sebenarnya... Uh, ...sosok atau sifat atau, atau bagaimana ini? Kalau sejauh yang saya baca... Uh, ...syaitan ini adalah merupakan... Uh, modus model model kejahatan kejahatan yang uh, di sana berbentuk sifat dia jadi misalnya suka mencuri per, model kejahatan mencuri merampok ah ini adalah sifat-sifat setan -sifat jadi kalau uh, orang yang pertama memunculkan sifat ini adalah iblis uh, kapan ketika dia mangkir tidak mau tunduk kepada Allah atas perintah Allah ya jadi begitu dia diusir maka sifat sifat sifat buruk muncul kepada di dalam diri setan ini misalnya dia dendam kepada Adam tanpa sebab tanpa alasan yang kuat karena hanya Allah menyuruh Adam dia, dia merasakan Adam lebih kokoh lebih tinggi kedudukannya dari dia jadi iblis ini adalah nama nama dari uh, satu sosok jin yang sampai saat sekarang inilah yang diberi Allah hak untuk hidup sampai hari kiamat dia memunculkan sifat-sifat buruk dan mengkoordinirnya disebut dengan mafia disebut dengan setan. ini bisa saja menjadi pengikutnya ini adalah baik dari kalangan manusia atau dari kalangan jin di dalam surah Al-An'am itu disebutkan syaitinul insi wal jin yuhi ba'duhum ala ba'din zukru fal qawli ghurura Setan dari jenis jin dan jenis manusia saling berkomunikasi. Ada saling memberi informasi, tukar-menukar informasi kejahatan. Seperti jaringan narkoba yang kita lihat pada saat sekarang ini. Diputus satu, muncul 100 jaringan lagi. Luar biasa ini kalau kita lihat sosok setan seperti ini. Ya, Ustaz, saya ingin uh, ingin bertanya. Jadi, tadi ada setan dan gitu. Kemudian apa pula bedanya antara Godaan setan dengan godaan nafsu. Nah, kita sering mendengar uh, ustadz-ustadz ceramah rejeknam dan jihadil asghor ila jihadil akbar, Allah wahyai jihadun nafs. Kita telah kembali dari jihad perjuangan yang kecil kepada perjuangan yang besar, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu. Jadi apa perbedaan antara nafsu di sini dengan setan? Iya, sangat menarik untuk kita perdalam. Bahwasanya uh, ketika uh, setan atau jin atau iblis diciptakan Allah ini juga punya peran untuk menyesatkan manusia lewat pemikiran, lewat tingkah laku. Di samping itu juga pada manusia itu juga ada ada naziatus syarr yang disebut dengan syahwat. Itu nafsu. Ada kecenderungan keburukan, itulah potensi nafsu sebagaimana yang diangkat oleh Allah di dalam surah uh, Al-Lail itu disebutkan A'uzu billahi wa nafsi mu amasawha, fa alhamah fujurha wa taqwaha. Dan demi jiwa dan apa yang memenuhinya kami ciptakan itu di dalam jiwa itu ada sifat-sifat taqwa, ada sifat-sifat fujur, sifat jahat. Jadi eh, sangat kita melihat bahwasannya ada di sini eh, perbedaan juga antara syahwat dengan kejahatan syaitan. Jadi eh, saya teringat ada sebuah hadis. Misalnya dalam bulan puasa, bisa setan itu kan ditambat, setan itu kan diikat, dibuka pintu-pintu rahmat Jadi kenapa kok masih banyak yang mau makan, minum di siang Ramadan Ini saya bisa menjawab lewat nafsunya yang sudah memang tak terkontrol tadi iya. Nafsunya yang tidak taat kepada Allah Maka nafsunya itu lah yang menyuruh dia makan Walaupun setan-setan tadi ditambat, dia tetap juga makan Mungkin kalau saya bisa menambahkan sedikit Pak Ustadz Beda antara godaan setan dengan godaan nafsu Menurut tafsir Syekh Muhammad Matawali Sa'rawi Sa yang kita kaji saat ini Bahwa godaan setan itu Bercabang-cabang Contohnya Kalau dia tidak mempan Untuk digoda dari segi harta Dia akan digoda dari segi kehusukan Tidak bisa juga Digoda dari segi kehusukan Dia akan digoda dari segi wanita Artinya segala cara dilakukan Oleh setan untuk menggoda manusia Kalau kita merasakan ada godaan itu untuk melakukan maksiat yang begitu banyak Yakinlah kata Syekh Muhammad Muttawali Sahrawi Bahwa ini godaan setan Adapun godaan hawa nafsu Dia akan mengejar satu saja Dia akan ngebet Istilah kitanya ngebet gitu. Kalau misalnya di Di apa? Dike, digoda oleh materi maka dia akan berusaha untuk bagaimana berhasil dalam meraih materi itu begitu tidak tidak berhasil itu pun lenyap godaan kalau misalnya satu arah saja godaan menurut Syekh Muhammad Mutawaliz Sarowi yakinlah bahwa godaan tersebut berasal dari dirimu sendiri iya menarik sekali untuk kita kembangkan sebenarnya pembahasan-pembahasan seperti ini bila para pendengar yang saya uh, muliakan Uh, tentang uh, bisa saya simpulkan bahwasanya kajian auzubillahi minasyaitannirrajim dan juga ditambah dengan bismillahirrahmanirrahim ini betapa kuat sebenarnya benteng yang diberikan Allah kepada kita secara secara jujur seandainya Allah tidak mengajarkan kalimat ini kita pun tidak tahu bagaimana cara untuk meminta pertolongan dari godaan setan yang sangat dahsyat di samping nafsu yang memang sudah ada di dalam pada di dalam diri dan jiwa manusia maka dengan Ucapan Auzubillah Dibuka dengan Bismillah Ini tentunya dengan menggunakan nama Allah yang Maha Agung Kita berusaha belajar Berusaha bekerja Berusaha untuk menjadi orang soleh Dan dengan Bismillah ini juga kita diberkahi oleh Allah Bagaikan telaga yang tidak pernah surut Yang tidak pernah habis airnya eh, Siapapun dan bagaimanapun Sebanyak apapun orang mengambilnya Jadi para pendengar yang kami muliakan Uh, hanya sekian yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan ini Insya Allah kita akan menyambungnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang Semoga kita diberkahi Allah Dan uh, kita bersama-sama mendalami semudera al-fatihah yang luar biasa manfaatnya Dan menambah kedekatan kita kepada Allah Rabbul Jalil Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan Terima kasih atas segala seluruh perhatian Wa bilaik wal hidayah